12 rakaat rawatib. Sudah tahu belum 12 rakaat rawatib ini? 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat sesudah duhur 2 rakaat sudah magrib, 2 rakaat sudah isya. Tentu ini 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah rawatib. 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah berapa? 6. Sudah 6. 2 rakaat sudah duhur 8 dua rakaat sudah magrib, 10 dua rakaat sudah isya, 12. Ini namanya sunnah rawatib. Jangan tergesa-gesa. Saya tahu apa yang mau ditanya. Sebentar. Ini ada namanya salat sunnah rawatib, ya. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Adakah salat sunnah yang lain? Ada. Seperti misalnya Sholat bak dia duhur itu tadi kan empat rakaat sebelum duhur dan dua rakaat sudah duhur ya dianjurkan melengkapkan empat sebelum empat sesudah berarti ada tambahan dua rakaat lagi habis duhur ya karena kata Nabi saw siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur empat rakaat sesudah duhur rutin dijaga Allah akan haramkan baginya api neraka berarti ini ada tambahannya ya tadi kan dua belas rakaat itu Empat rakaat sebelum luhur dan dua rakat sudah lurus Sekarang tambah dua rakaat lagi dapat dua-dua hadisnya. Ada sholat Qobliya Asar. Tadi kan di 12 rakaat tidak masuk asar ya. Qobliya Asar ada empat rakaat Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati hamba yang rutin menjaga empat rakaat sebelum asar. Ya? Dua boleh, tapi kurang ini Jangan pelit-pelit dalam ibadah. Itu cuma 5 menit. 5 menit. Sebentar, sabar, jangan tanya dulu. Sabar, belum selesai. Sudah? Tadi 4 rakaat sebelum Asar ya. Hadisnya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum Asar. Baik, ada juga 2 rakaat sebelum Maghrib, 2 rakaat sebelum Isya. Ya, tadi kan yang kita sebutkan 12 rakaat dua rakaat sesudah maghrib dua rakaat sesudah isya. Nah ini sebelumnya juga ada, tapi tidak masuk di hadis tadi yang dapat istana di surga ya. Lain lagi nih, ada dua rakaat sebelum maghrib dua rakaat sebelum isya. Namanya kubah maghrib kubah isya. Ini sesuai dengan hadis Nabi antara dua azan, azan dan iqomah selalu ada solat dua rakaat.